Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya mujibat sa'ilin Subhanallah wabihamdihi Subhanallah il-azim Adada khalqihi Waridah nafsihi Wazinata arshihi Wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim Ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'akwa E tabi'akum isanin la yamidin Allahu Akbar walillahilham Kali ini kita kembali membahas tentang Mu'jizat bekam Hizamah Ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tentu Rasul atas petunjuk Allah Wa ma yantiku anilhawa In huwa illa wahyuyuha Tidaklah beliau bicara Sembarang bicara Berdasarkan nafsu beliau Kepentingan beliau Keinginan beliau kecuali atas wahyu Allah dan Jibril yang mengajarkan bekam kepada Nabi Muhammad saw atas perintah Allah karena itu bekam hijama yang awal awalnya orang asing ya bang ya apa nih kalau Arifin itu sesuatu yang dari sunnah ingin langsung mencobanya ingin langsung merasakannya karena pasti ada mau pasti ada karoma pasti ada faudila pasti ada penyembuhan Pasti ada keajaiban. Okay, Ustadz Jaenil Haq ini suara indah Imam dan muaazin kita Surah Al-Ahzab ayat 21 sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah Silakan buka ehwal Al-Ahzab Surah yang keberapa? 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Liman yang menjulang Allah dan hari yang terakhir, dan Allah berkali-kali. Sedangkan Allah Yang Maha wahai kaum mukmin bersungguh pada diri Rasulullah telah ada teladan yang baik bagi kalian yang mengharap rahmat Allah beriman kepada hari akhirat dan banyak mengingat Allah hanya yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah dan ingin selamat di akhirat Mereka lah yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah maka siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah siapapun yang ingin surganya Allah di akhirat nanti Rasulullah lah telah adatnya. Nah, di antaranya berobat dengan hijamah. Alhamdulillah ini sebagian besar tadi sudah berhijamah. Kadang-kadang yang berhijamah tuh tahu cuma takut, Bang. Kadang-kadang ustaz sendiri takut, mang. Ada Wah kiai besar sakit. Ya kita temu ya, Bang ya. Ah, ustaz, ana tahu dalilnya, Ustaz. Afwan, ana takut tuh, saya sakit, Ustaz, takut ini. Udahlah kiai ini sunan nabi kiai yakin yakin ustaz ya cuma sakit ada yang bilang ya sana bekam itu makhluk yang kayak gimana tadi ya, makhluk yang kayak kiai kaya. kaya yang bilang Ustadz. akhirnya tuh kiai moyo juga dibekam iya bang ya udah ya udah ya, anak kalau bukan karena lu Ustadz gak bakal mau gua dibekam nih gitu mau juga akhirnya beliau subhanallah beliau akhirnya merasakan manfaatnya lalu, Ustaz Arifin kapan lagi anda dibekam? Alhamdulillah, nah gitu tolong bang apa yang terjadi saat dibekam? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat-kmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul untuk mengkaji satu kehebatan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang berbahagia, bekam. Bahkan ada buku keampuhan bekam. Dulu, oh, ya keampuhan bekam itu bestseller. Saking banyak yang beli sehingga sampai sekarang nggak tahu kemana lagi itu bukunya. Alhamdulillah, <laughs> kita yakin apapun yang Rasul katakan pasti ada hikmah. Pasti ada keberkahan. Ketika kita sakit. Kemudian kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu SAW. Dan kemudian yakin. Pasti ada keberkahan. Dan insya Allah. Apapun bentuk penyakit. Insya Allah akan sembuh di sana. Kuncinya adalah yakin. Dan kemudian. Rasul mengajarkan. Do mordokum. Ada bentuk perintah supaya kalian berikhtiar untuk berobat. Sekarang lagi marak nih, lagi banyak penyakit orang yang kena diabetes. Dulu saya nggak tahu tuh yang diabetes. Dulu waktu saya masih kecil taunya kencing manis. Sekarang diabetes. Muda, -muda. muda loh bang, mudah muda mudah muda, muda sudah kena diabetes. Sudah kena diabetes. Bahkan dari bayi pun sudah ada yang kena diabetes. Iya. Dulu Penyakit mati sebelah sekarang stroke keren namanya sekarang namanya keren keren mati sebelah dulu waktu saya masih kecil orang tua bilang tuh orang kena penyakit mati sebelah <laughs> dulu orang menyebut kena raja singa begitu raja singa sekarang gonore nah. lama-lama aids, AIDS. nah itulah banyak yang aneh-aneh penyakit sehingga orang serem banget Padahal kata Allah dan rasulnya itu adalah ujian dan ikhtiar untuk berobat. Dan rasul mengajarkan yang terbaik. Ya. Mentadawa khairukum. Sebaik-baik pengobatan kata Rasulullah, bil hijamah. Alaikum bil hijam. Alaikum bil hijam. Cobalah dengan bekam. Insyaallah kalian akan mendapatkan keberkahan sehat. Apa bang? Ketika bekam itu terjadi proses apa? Pada saat dibekam, bekam, ya, dimana toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita akan keluar, yang mengganggu metabolisme tubuh. Kenapa? Banyak makanan yang beredar yang tidak bertanggung jawab orang-orang menjualnya. Ingin mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan kerugian berupa penyakit. Orang dia dapat keuntungan, kita dapat kerugian penyakit. Ya, maka Rasul ajarkan bekam tiap bulan. Jangan nunggu datang penyakit. Ya tapi ketika anda kena penyakit yang tadi dikatakan penyakit yang lagi marak nih kencing manis, diabetes ya. orang khawatir, takut dibekam nanti bekas lukanya gimana? nanti gak sembuh sembuh dong padahal ketika saya seminar di rumah sakit umum, ya, terkenal dengan salah satu dokter beliau menjabarkan bahwa diabetes itu ada beberapa tipe ada tipe satu, ada tipe dua ada diabet kering dan diabet basah. Temanya apakah bekam aman buat orang yang diabet? Ketika sang dokter berceramah tentang diabet, kemudian sesi kedua saya memberikan materi tentang bekam. Apakah aman buat orang diabet? Saya tidak langsung menjawab, saya cuma bertanya. Ya. Kira-kira bekam itu aman enggak buat orang diabet? Mereka wah gak aman kenapa? karena luka nanti diluka susah sembuhnya baik yang masalah adalah bukan diabetesnya yang masalah adalah di mana darah orang diabetes itu pekat kalau pekat dia akan mengganggu metabolisme atau sirkulasi darah maka dengan bekam insyaallah akan membuang sumbatan-sumbatan Membuang racun-racun yang mengganggu Metabolisme tubuh kita Insya Allah Yang namanya pankreas kita akan berfungsi Kembali Dan titik-titik bekamnya pun juga tertentu Nah ini rahasianya Titik-titik bekam Tertentu Tentu yang ahlinya tahu di mana tuh bang <tuh> Kalau titik bekam Itu ada di titik pankreas ya, Titik pankreas Ada di bagian depan Cuba apa sahaja sudah berdiri sebentar tu ditunjuk bang. Baik. Ini penting wah. ya, wah. Ya, yang mana bang? Nah, apa prot itu ya? Kalau misalnya di belakang kita bisa sejajarkan dengan sikut kita. Karena setiap sikut kita berbeda ya. tinggi pendeknya seseorang. Bisa, ya diantara sikut ini kita garis luruskan. Nah, nanti ditetik sin. Di sini pun juga titik ginjal, ya. Nah kemudian kita bekam juga di bagian depan, ya di bagian depan, ya di sini, ya. ada titik-titik tertentu yang kemudian cara membekamnya juga enggak langsung, wah misalnya ditoreh, karena ada juga teman-teman yang menggunakan blade, ya buat teman-teman di asosiasi bekam lebih mengedepankan dengan jarum, ya. Tidak usah dipersoalkan, mau yang jarum atau mau yang pisau bedah, dua-duanya sunnah adalah mengamalkan yang namanya bekam. Nah, itu salah satu dan itu bang uh, lebih selamat dengan jarum, lebih aman ketimbang dengan toreh itu, karena walaupun dia ahli sedikit banyak ada yang terlalu besar torehannya. Betul. Kemudian kalau dia udah kebanyakan membekam orang, hanya merasa biasa. Kemudian lama sembuhnya, lama sembuhnya. Ya, ya, memang kan dalam hadisnya sarton gitu, sayap. Iya. Ya, tapi apapun itu ya kita tidak mempersoalkan. Ada, yang kita persoalkan adalah orang yang tidak mau bekam, yang tidak mau menjalankan sunnah. Nah, jalankanlah sunnah. Tadi kita bicara tentang bagaimana titik-titik diapet. Ya, bahkan juga ada titik-titik misalnya yang kena serangan tekanan darah tinggi atau stroke ya atau vertigo yang paling aman vertigo bekam di puncak ummu khis ini terbukti ya. datang sahabat arifin jauh-jauh dari Medan Betul. 8 tahun menderita migrain dibekam sini sini sini sampai sekarang tapi yang keluar darahnya pekat hitam nah itu apa tuh Bang pekat hitam itu ya istilah para teman-teman dari bekam itu dibilang toksin ya bahkan ee, dikaji ya ukuran toksinnya itu seberapa jadi kan tidak semua itu toksin semua jadi memang ee, penelitian semakin hari semakin dilakukan peneliti makanya dalam Al-Qur'an ikra suruh baca baca baca tidak cukup ilmu yang kita pelajari ya wama'ittum min ilmihi illa qalil tidaklah aku berikan ilmu itu min ilmi illa qalil jadi cuma sedikit jadi belajar terus belajar terus. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu bersiraturahmi kepada yang senior senior. Di mana ilmu bekam ini tidak hanya teori, tapi pengalaman. Ya, semakin banyak pengalaman, semakin banyak dia melakukan terapi teman-teman yang butuh buat pertolongannya, maka semakin banyak khasanah ilmunya akan didapat. Nikmat sekali ya Allah Nikmat sekali berbekam itu Bagi yang sudah merasakan Dan pengalaman merasakan Betul. Itu ketagihan Bahkan yang dasyatnya lagi Tidak hanya penyakit-penyakit jasmani tapi, tapi penyakit rohan Orang yang kesurupan Orang yang kesurupan Orang yang kena guna-guna ya. Tapi Be tidak berarti Bekam keluar jarum ada cacingnya itu tipu daya dari pembekam tipu-tipuannya ujung-ujungnya cari duit. Ya, eh, Bapak kalau enggak ini mau oh nih, hanya tarifnya 6 juta, 15 juta. Ah ini Betul. tipu daya. Coba Arifin tanya. Beliau udah puluhan tahun pakar bekam. Orang yang guna-guna apa? Pernah enggak keluar cacing, Bang? Enggak. Keluar jarum. Jadi main-main. Jangan ditipu ya kaw dengan pembekam pencari dunia itu. Itu sensasi aja. Ya. Artinya mereka memang pengen mencari materi kalau hanya cuma mencari materi ya sebesar itulah derajat Pembekamu. utamakan keterampilan bukan utamakan daya tarik. bukan daya tarif Daya tarik bukan daya tarif pembekam itu ikhlas kalaupun ditarifkan ada paling mahal itu 75, 100 itu pun bagi yang mampu ya ikhwah Allahu Akbar kasihanilah pembekam dan dia berhak untuk mendapatkan rejeki itu coba kalau ke dokter berapa biayanya ini ngasih pembekam Makasih ya Padahal dia banyak duit makasih doang Besok jerung bekas itu Peng Pengajar Al-Quran Malah Nabi perintahkan Pengajar Al-Quran lebih berhak Menerima hadiah dari kalian Kita kadang-kadang akan ngajikan ikhlas Dia kan punya istri Punya anak, punya keluarga Walaupun tidak boleh meminta pengajar Tapi kita mikirkan dong pengajar kita pikirkan berkah walaupun tidak banyak tapi terus ikhlas senang dan pembekam ikhlas ikhlas dan mereka rajin sahum sunnah bang patah ini senin bukan senin kamis lagi sahum daud amin, amin makanya beliau gak, gak gemuk gak kurus banget stabil alhamdulillah beliau ini sarjana lulusan uh, inggris tapi aktif dalam bidang dakwah bekam Allahu akbar sayang terbatas waktu bang baik Harifin selalu mengajak Ikhwah untuk beramal dan tidak pernah lupa. Karena ini tabungan kita di alam kubur di akhirat nanti. Bahkan keberkahan di dunia. Silakan Ikhwah hubungi Bang Awaludin 0856 10 0856 9010. Insya Allah setelah pas Isra Mi'rad nanti. Kita mulai pembangunan masjid dan pesantren az -zikra. Terima kasih insya Allah doa-doa ini terus mengalir Kita akan wafat Tapi generasi kita harus terus hidup Dengan semangat dakwah Maafkan Arifin Kafarutul Majlis Subhanakallah wa bihamdika Asyadu an ilaha ila anta Astaghfiruka wahtubilahi Wa bilahi tabiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Ya Nabi Salam